sepakat bahwa tidak akan pernah rugi menjadi taulah kebaikan tidak akan rugi ya. diri kita sendiri pun akan semakin terjaga dan menjadi artis yang populer sebetulnya lebih banyak yang jaga ya, lebih banyak yang mengawal saya terus terang ya walaupun belum begitu dikenal banyak orang, tapi sudah tidak bisa kemana-mana dinamakan kan? kamar mandi juga kan ditungguin kan Baik kita dengar dulu sebuah pertanyaan dari grup Jepang ya silakan. Terima kasih nama saya Sachiko dari kan. Terima kasih atas diberikan kesempatan untuk menanyakan uh, pertanyaan saya. Uh... Saya sangat setuju untuk berusaha menjadi suri teras yang bagi orang lain. Tapi saya setiap hari mengalami kegagalan. Uh, ingin menjadi lebih baik, tapi ternyata tidak bisa. Uh, saya uh, saya ingin uh, diberitahukan bagaimana caranya uh, supaya tidak uh, tidak gagal. Baik, terima kasih, Bapak. Baik, saudara kus Kalian tidak keberatan kalau saya memberi masukan, ya. Kata gagal itu kadang-kadang harus kita berubah Gagal kita boleh ganti dengan saya belum begitu sukses nah, Kalau gagal sepertinya 100% oh, Tapi saya belum begitu berhasil Jadi sudah ada keberhasilan, hanya belum maksimal Dan yang kedua, kata-kata seperti sulit dan sebagainya Kita pun harus mulai, kita hindari lebih bisa Bagaimana caranya supaya kita menjadi tauladan Ingat dia ya, Orang itu bersemangat Kalau tahu manfaat Iya kan Semakin kita tahu manfaat Kita semakin termotivasi Oleh karena itu Kita harus terus belajar Bagaimana untungnya Beruntungnya Suksesnya kalau kita jadi tauladan kebaikan Nama kita akan harum ketika disebut kita jadi personal balansi yang baik nanti kalau punya anak anak bangga kalau kita menjadi taula dan kebaikan kita sudah mati kita sudah dikubur di tanah tapi nama kita tidak mati kebaikan kita juga insyaallah tidak mati dan ini investasi yang luar pentingnya tapi kalau nama kita jelek kita hidup saja sudah mati kita pakai mobil bagus tetap dicaci nah makanya carilah untung yang kedua program harus program, hari ini saya program Senyum, jangan terlalu banyak Nanti mission impossible ya Hari ini saya Senyum, hari ini saya salam Besok saya akan menyapa orang dengan ramah Hari ini minggu depan Saya akan sopan kepada siapapun Pakai program, program, program dan evaluasi Dan tentu doa Karena Allah yang membelak balik hati Baik Begitu, ya silakan Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Namastu... Warahmatullahi Wabarakatuh Maafkan ya, ya. saya harus memberi contoh jawaban yang baik Terima kasih ya, sudah diberitahu Nama saya Gunawan juga ak. Oh, <laughs> Gunawan <laughs> Mungkin kembang <laughs> uh, Begini, ak. saya Alhamdulillah Baru punya dua putri Nah, saya selama ini Sebisa mungkin saya sudah berusaha Memberi tolak saya E, misalnya sholat berjamaah, terus memberi tolakan untuk e, ya. tidak harus menang, misalnya dia harus bisa menerima kekalahan, ber, tidak berbohong, saya gitu kan. Namun tapi, nah, misal, tapi e, saya lihat itu kok e, kalau mau sholat saja kita masih mesti bersih tegang dulu baru bisa sholat berjamaah. Mungkin gitu. pertanyaannya adalah kenapa sudah dicontohi belum maksimal hasilnya gitu? Betul. Baik. Ada hubungannya apakah ada hubungannya dengan mungkin rezeki, rezeki yang saya bawa ke rumah itu mungkin masih ada bau-bau haramnya oh, oh, mungkin ada baik, baik, oh, terima kasih, ya memang tidak cukup memberi contoh anak-anak, bapak akan memberi contoh berenang kaya lumba-lumba di lautan asmara, misalkan dia masuk ke dalam kolam wah bagus sekali ini guru berenangnya silakan anak-anak loncat itu tidak semuanya berenang ada yang berak-bok berak-bok terus gaya batu ya ada yang gaya kodok ada yang gaya gogob dan sebagainya kenapa karena contoh itu penting tapi sesudah itu adalah pendidikan pelatihan pembinaan karena orang tidak langsung berubah dengan contoh dia harus mengerti mengapa ada contoh ini. Dia harus dilatih terus supaya dia bisa dan dia harus dibina supaya konsisten. Jadi tidak cukup dan yang ketiganya nanti harus ada sistem yang membuat mereka bisa berubah. Begitu ya bersabarlah. Tidak bubuh kalau sekali diberi contoh langsung berubah nanti terlalu soleh dong kitanya. Ya harus ada cobaannya supaya. Bagaimana? Ada ada yang bisa memberikan tambahan? Ya, saya amat setuju dengan Cera Agin Kerana Apabila kita belajar Sesuatu Sebenarnya masih banyak perkara yang perlu kita belajar Apabila kita tahu sesuatu Sebenarnya banyak lagi perkara yang kita belum tahu bagi Siti sendiri dalam industri seni dan bidang seni Siti, seni seni, Siti bermula dari usia yang lebih muda 16 tahun jadi daripada tidak tahu apa-apa dalam bidang seni sehingga menghadapi pelbagai gosip di, uh, di apa di dikritik semua itu sebenarnya mengajar Siti bagaimana berhadapan dan apabila tempuh 8 tahun Siti rasa Um, sebenarnya masih banyak lagi dugaan-dugaan yang akan datang Jadi dari situ Siti sebenarnya lebih banyak belajar dari pengalaman Berhadapan dengan pengalaman Dan pengalaman sebenarnya mendewasakan kita dan mematangkan kita Itu yang paling penting Ya betul Jadi memang untuk selalu menjadi lebih baik Kita harus siap menerima kenyataan ada yang tidak setuju, ada yang membangkang Dan itu pun menjadi input bagi kita bagaimana untuk memasuh kita lebih menjadi tauladan Ya, jadi kalau ada anak yang menolak dan sebagainya Atau ada teman yang menghina, memfitah Itu adalah masukan bagi kita untuk berubah menjadi lebih baik Maka jawablah, jawablah setiap penghinaan Jawablah setiap koreksi Jawablah setiap caci dengan Serius evaluasi diri dengan memperbaiki diri dan dengan memberi bukti Itulah kunci yang tak terbantahkan